Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadallahilalamin, wassallallahu alaihi wasallam, waala ashrafil anbiyai waal-mursalin, waala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi'asalan ilaa middin. Rabb sharli saderi, wya'sirli wa hulu akhta min lisani yafkuh kauli. Allahu malimna ma yinfaru na, ma 'alamtana, warzukna bi karmatika ailmah, ya Rabbal alamin. Kita sampai di halaman 28 ya Insya Allah. Ya, nanti bawa kitabnya. Ya, halaman 28. Uh, kita sampai di syarat ketiga untuk menjadi hadir sahih diratihi. Yang c yaitu sangat yang bersambung. Artinya setiap perawi menjumpai orang yang diambil periwayatannya atau gurunya baik secara langsung maupun secara hukum atau status. Nah jadi perawi tersebut dikatakan di sini menjumpai orang yang diambil periwayahannya yaitu menjumpai gurunya baik secara langsung atau secara hukum atau status dihukumi dia bertemu dengan gurunya secara langsung artinya perawi bertemu dengan gurunya sehingga dia mendengar hadis darinya atau melihatnya dan gurunya menyampaikan hadis tersebut kepadanya dengan mengatakan haddatsani atau sami'tu atau ra'aitu fulanan. Ya Baik, itu yang secara langsung. Adapun yang secara hukum atau status artinya adalah perawi meriwayatkan hadis dari orang yang sezaman dengan perawi tersebut. Jadi antara perawi dengan gurunya atau dengan orang yang dia meriwayatkan darinya Itu mereka hidup sezaman Hidup satu satu zaman Nah periwayatannya itu dengan redaksi atau lafaz yang mengisyaratkan Adanya kemungkinan dia mendengar atau melihat riwayat tersebut Yang kuat halaman ke-29 Dan ini maaf mo mohon mo maaf kameranya belum bisa dinyalakan karena ada sesuatu yang kurang Ya. halaman 29 to 4. Jadi, kalau misalnya dengan uh, penghukuman atau status perawi menjumpai orang yang diambil periwayatannya atau gurunya, itu dalam artian redaksi yang digunakan, redaksi lafal yang digunakan dari murid kepada guru seperti lain dan selainya, itu mengisyaratkan adanya kemungkinan dia sang murid bertemu dengan memang bertemu dengan gurunya, kemungkinan seperti itu. Adanya kemungkinan seperti itu Nah, lafal yang digunakan atau redaksi kalimat yang digunakan dari murid kepada gurunya Itu misalnya adalah ucapan Kola pulan Telah berkata pulan Misalnya Misalnya Hasan mengatakan bahwasanya pulan telah berkata Di sini kan gak ada perkataan dari Hasan Hasan telah mendengar dari pulan Enggak, gak ada atau Kulan telah menceritakan pada Hasan Tidak ada Tetapi Hasan mengatakan Hasan berkata Kulan telah berkata Di sini dengan berkataan Kulan telah berkata Itu ada dua kemungkinan Kemungkinan si Hasan ini Mendengar langsung dari Kulan Dan juga kemungkinan si Hasan ini Tidak mendengar langsung dari Kulan melainkan ada perantara Nah itu yang pertama Kola Kulan Kola Syu'bah misalnya qala al-hasan misalnya qala muhammad bin bin tirim misalnya kemudian lafal berikutnya contoh dari lafal atau redaksi yang mengisyaratkan kemungkinan dia bertemu atau mendengar adalah lafal an an siapa an artinya di sini aslinya ada yang terhapus sebelumnya mungkin rawi an diriwayatkan dari an artinya adalah dari, dari. Anda menceritakan sesuatu. Misalnya antum bertanya tentang suatu kabar yang terjadi di pasar minggu. Anda mengatakan dari Itu kenapa? Hidup. Ha? Kenapa dia? Dari Ahmad misalnya. Anda mengatakan dari Ahmad. Dari Ahmad Bahawa saya Ahmad berkata begini-begini begitu. Nah di sini kan ada dua kemungkinan dengan lafal dari di sini yang anak sebutkan kemungkinan bahwasanya ana memang melihat atau mendengar Ahmad berkata seperti itu dan juga kemungkinan kedua ana tidak mendengarnya tetapi ana hanya meriwayatkan saja. Nah jadi secara hukum kalau misalnya orang menghukumi ana sebagai orang yang fikoh maka ana dipercaya jadi enggak seuzon langsung ke ana karena ana sudah dihukumi oleh para ulama fikoh misalnya. Tidak berdusta. Namun ada juga orang-orang misalnya Yang meriwayatkan seperti itu Dari Ahmad Tetapi orang tersebut Tidak langsung serta-merta dipercaya begitu saja Bahwa saya dia mendengar dari Ahmad langsung Karena apa? Karena orang itu terkenal dengan tadlis Nah insya Allah nanti akan kita bahas suatu saat Apa itu tadlis insya Allah Kemudian yang ketiga dari contoh redaksi atau lafal Yang mengisyaratkan mendengar atau tidak Adalah Bulan telah melakukan begini Misalnya Anam mengatakan kepada Antum Anam mengatakan kepada Antum bahwasanya Ahmad telah berlari pagi Tadi pagi Di sini kan Anam mengatakan Mengabarkan seperti ini Bukan berarti tidak mesti Anam Mengisyaratkan bahwasanya Anam melihat dia lari Belum tentu Belum tentu bisa juga ana tidak melihat dia lari namun ana mendapatkan kabar dari orang lain bahwasanya Ahmad tadi pagi lari pagi. Nah jadi itu sampel kalimat atau lafal atau redaksi yang mengisyaratkan kemungkinan dia mendengar langsung dari orangnya atau tidak ya. Jadi yang pertama qala Ahmad bla bla bla bla atau an Ahmad Kemudian terus-terusnya atau Ahmad telah berbuat begini, telah berbuat begitu dan semisalnya. Kemudian pembahasan berikutnya masih dalam pembahasan sanat yang bersambung berkaitan dengan Al Bukhari dan juga Muslim kriteria Al Bukhari dan Muslim dalam menetapkan kesohihan sanat mereka. Apakah disyaratkan? Apakah dipersyaratkan? Bahawa orang yang sezaman Yaitu orang sezaman berarti Ada perawi dan juga ada gurunya yang sezaman Itu harus bertemu dengan gurunya Jadi misalnya perawi puluhan Hasan misalnya Gurunya bernama Ahmad Nah mereka kan sezaman Apakah harus dipersyaratkan Bertemu Atau ada nas bahwasannya mereka pernah bertemu dan orang-orang bertekata bahwa mereka memang pernah bertemu si Hasan pernah berguru pada pada Ahmad misalnya itu atau cukup dengan adanya kemungkinan dia bertemu karena sezaman diulangi lagi apakah dalam menetapkan nyambungnya suatu sanad atau suatu toba, atau antara murid dan gurunya tersambung itu dipersyaratkan dengan orang yang sezaman harus bertemu dengan gurunya langsung atau hanya sekadar memungkinkan mungkin saja mereka berdua bertemu misalnya Ahmad meriwayatkan an apa Hasan meriwayatkan an Ahmad dari Ahmad Nah di sini pertanyakan apakah Hasan ini pernah berguru langsung pada Ahmad atau tidak? Apakah Hasan ini pernah bertemu langsung pada Ahmad sehingga Hasan meriwayatkan hadis dari Ahmad atau tidak? Nah, di sini kan ditanyakan. Atau kita tidak perlu bertanya seperti itu. Kita cukup dengan mengetahui adanya kemungkinan mereka bertemu. Supaya apa? Supaya meyakinkan bahwasanya hadis tersebut nyambung. Nah dalam hal ini Ada dua pendapat Dalam hal ini Ada dua pendapat Al-Bukhari berpendapat yang pertama yaitu harus bertemu Jadi Antum uh, bisa membedakan sekarang Kriteria Al-Bukhari Dan juga kriteria Muslim Kriteria Muslim Kriteria Al-Bukhari uh, Di Perhatikan diperhatikan dan diteliti uh, oleh para ulama aslahnya Bahwa saya ternyata Al-Bukhari memiliki kriteria Setiap perawi dari sanat halifnya yang disohi Al-Bukhari Itu semua harus sezaman dan bertemu Bukan sekadar kemungkinan pernah bertemu Tetapi sezaman dan juga bertemu antar perawi Jadi setiap sanatnya itu menyambung Setiap tabaqot sana tersebut menyambung kepada Rasulullah atau tabiin dan seterusnya. Nah itu kritial Bukhari memantapkan bahwa saya setiap rawi itu menyambung dengan gurunya, bertemu dengan gurunya. Nah sedangkan Muslim berpendapat yang kedua, yaitu ada kemungkinan bertemu antara murid dan gurunya. Misalnya dengan indikasi oh mereka sezaman, mereka sezaman dan juga misalnya mereka sekota, oh berarti kemungkinan bertemu. Nah, berarti di sini kalau dari kesahihan dan kekuatan sanad Al-Bukhari itu dalam hal ini lebih baik daripada Muslim. Al-Bukhari lebih ketat syaratnya daripada daripada Muslim. Makanya sahih Al-Bukhari itu dikatakan oleh para ulama Sohi al Bukhari adalah kitab yang paling sohi setelah kitab Al Quran. Kenapa? Karena sanatnya itu ketat. Setiap sanat dalam hadisnya yang musnad itu ketat. Adapun Muslim sohi juga hadis-hadisnya, namun tidak seketat al Bukhari. Kemudian An Nawawi berkata mengomentari pendapat Muslim, yaitu yang diteliti oleh ulama bahwasanya Muslim dalam syaratnya itu tidak seketat Al-Bukhari. An-Nawawi berkata, para ulama peneliti, peneliti sanad-sanad hadis mengingkari pendapat yang beliau pilih. Mengingkari pendapat yang beliau pilih. Jadi para ulama ahli hadis yang meneliti hadis-hadis dan sanadnya itu mengingkari pendapat Imam Muslim yang mencukupkan adanya kemungkinan murid dan guru bertemu tanpa harus Tanpa harus yakin bahwasanya mereka telah bertemu benar-benar. Yang penting kemungkinan bertemu sudah, Insya Allah. Nah, jadi para ulama peneliti tersebut mengingkarinya. Tidak cukup seperti itu kata mereka. Meskipun kami tidak memfonis bahwa hadis yang beliau bawakan dalam kitab suahinya itu suahinya muslim diriwayatkan dengan metode seperti pendapat yang beliau pilih. Saya lagi. Mereka, yaitu para ulama peneliti hadis, mengingkari pendapat yang Muslim pilih. Meskipun kami, yaitu para ulama ahli hadis, tidak serta merta memfonis begitu saja bahawa hadis yang beliau tuturkan bawakan dalam kitab Sahih Muslim semuanya itu diriwayatkan dengan metode seperti yang beliau pilih, yaitu bawasanya. Di tiap tombak kot dalam per periwayatan satu hadis, an fulan, hadafan fulan dan sebagainya Itu Tidak Apa namanya Muslim menggunakan metode apa Cukup Kemungkinan bertemu antara perawi Kita tidak mempunyai seperti itu Walaupun imam muslim berpendapat seperti itu Antum faham atau tidak Jadi imam muslim kan mempunyai pendapat ah, Kalau misalnya Kalau misalnya ada kemungkinan bahwasannya satu perawi bertemu dengan gurunya, nah itu kita anggap mutasil, walaupun tidak, tidak se-simple itu sih, kita anggap itu bersambung, ya, ada kemungkinan, kita anggap itu bersambung sudah, itu pendapat muslim. Namun kita juga tidak serta merta kita mengingkari pendapat seperti itu. Oh bisa saja wahai muslim, gitu, maksudnya ahli hadits, bisa saja wahai Islam muslim. Kita mengatakan kemungkinan ada bertemunya namun mungkin juga tidak bertemu. Gitu. Namun dengan mengingat kita hal seperti ini bukan berarti kita menuding dan memfonis bahwasannya Imam Muslim mengenakan metode seperti itu dalam kitab Sahihnya. Melainkan dalam kitab Sahihnya, ya kemungkinan besar justru metode Imam Muslim juga mirip dengan metode Al Bukhari. Wallahu a'lam. Hal ini dikarenakan kita tidak vonis langsung seperti itu. Hal ini dikarenakan beliau telah mengumpulkan jalur yang banyak. Jadi misal dalam satu hadis dengan matan yang mirip-mirip seperti satu tema dan agak kembar, nah itu beliau mengumpulkan jalur-jalur yang banyak. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang jalur-jalur sanad hadis. Bisa saja dalam satu tema hadis itu jalurnya itu banyak, bisa sampai puluhan. Nah, Imam Muslim beliau rahimahullah telah mengumpulkan jalur yang banyak yang membuktikan bahwa pendapat yang beliau pilih tersebut yaitu pendapat kedua hanya memungkinkan pernah bertemu, itu tidak beliau terapkan dalam penyusunan penyusunan kitab sahih tersebut. Jadi sekadar metode saja melainkan ketika beliau merealisasikan atau ketika beliau menulis dan mengarang kitab dan dan mengumpulkan hadis-hadis khusus untuk sahih Muslim beliau tidak serta-merta menerapkan metode yang beliau setujui melainkan beliau dengan memperketat juga namun pengketatan beliau tidak lebih tidak seketat juga dengan Imam Bukhari masih lebih di bawah Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu keketatannya dalam sanad itu paling tinggi ya jadi begitu. Jadi itu pendapat Imam Muslim. Bahwasanya jika suatu hadis dalam sanat-sanatnya itu memungkinkan bahwasanya tiap rantai sanat itu mereka saling bertemu, mereka saling berjumpa, saling mendengar, maka itu sudah bisa dikatakan hadis Sahih. Ini simpelnya seperti ini. Walaupun tidak juga, tidak tidak sesimpel ini saya katakan, tapi cukup gambaran untuk kita yang pemula aja seperti ini maksudnya. Ya. Kemudian. Perselisihan seperti ini hanya berlaku bagi perawi yang bukan mudalis. Mengerti? Perselisihan, apakah mungkin dia bertemu atau tidak? Nanti kita ketahui mudalis itu apa. Bentar. Adapun perawi mudalis, maka hadisnya tidak dihukumi bersambung kecuali jika dia menyampaikan secara jelas bahwa dia mendengar atau melihat dengan sigor jazim. Di sini kita perlu mengetahui dulu bahwasanya dalam periwayatan itu ada yang menegaskan bahwasanya dia mendengar dengan jelas, mendengar langsung dari gurunya, ada juga yang tidak. Yang seperti tadi, secara langsung, ada juga secara status saja. Kalau secara langsung itu berkata sami'tu Ahmad oh, yaqul, aku telah mendengar Ahmad berkata. Oh berarti itu udah jelas jelas dia mendengar. Berarti dia dilaporan lagi. Atau berkata akhbaroni Ahmad Ahmad telah mengabarkan padaku. Oh, ini berarti sudah jelas jelas bertemu. Atau hadatsani Ahmad. Ahmad telah menceritakan padaku, sudah jelas jelas bertemu. Namun sekarang ada beberapa lafal atau redaksi kalimat dari perawi yang tidak menegaskan bertemunya dia dengan gurunya, melainkan mengisyaratkan adanya kemungkinan bertemu, ada kemungkinan tidak. Ya. Nah, untuk yang sigot atau Lafal atau redaksi seperti ini Dengan ada dua kemungkinan seperti ini Itu ada dua macam orang Ada dua macam orang Atau mungkin tiga macam Macam yang pertama Fiko Yang tidak dikenal Mudalis Nanti kita akan tahu mudalis itu apa Yang Fiko Yang tidak dikenal sebagai Oh Ini berarti kalau misalnya dia meriwayatkan dengan An dari Ahmad Ahmad telah berkata Nah ini kita harus nuzonkan Dia pernah dianggap bertemu Berarti menyambung Namun ketika ada perawi Yang memang dia itu uh, Bagus Namun dia terkenal Mudalis Nanti akan kita tahu mudalis itu apa Nah kalau misalnya dikenal Bahwa saya, dia telah ber bertadlis Dan tadlis itu ada tingkatannya insyaallah akan kita pelajari mudah-mudahan Jika terkenal mudalis Mudalis Maka tidak serta-merta langsung dihukumi Nyambung Melainkan harus dikumpulkan lagi Jalur-jalurnya, itu rumit lagi nanti Kemudian ada perawi yang Mutahambil qazib Yaitu tertuduh berdusta Apakah ini sudah ditinggalkan sudah Kalau mutahambil qazib walaupun mengatakan Samir itu sekalipun haddasa dan sebagainya Itu ya tidak bisa Diangkat Karena apa Udah tertuduh berdusta Karena kalau misalnya tertuduh berdusta Maka kalaupun dia mengatakan aku telah mendengar fulan berkata, oh dia tertutup berdosa tetap, tetap kita tidak bisa mempercayai dia telah bertemu. Berapaan tentu ya? Oke. Okay. Nah, bolehlah kita misalnya uh, melihat apa itu modalist? Tadlis, ada enggak di sini? Antum pernah mendengar tadlis, ha? Modalist pernah? Nah, halaman ke-35 coba Kita lihat halaman ke-35 Tadlis halaman ke-35 Definisinya tuh apa? Tadlis di sini berarti perbuatan Ingat, tadlis adalah perbuatannya Mudanlis adalah pelakunya Mudallas adalah hadisnya ingat Tadlis itu perbuatannya Kalau mudanlis itu pelaku perbuatan tadlis kalau mudallas itu hadis Yang dibawakan oleh si mudalis tersebut Sekarang kita berbicara tentang perbuatannya ini Tadlis, definisinya Tadlis artinya Menyampaikan hadis Dengan sanat yang dikira Berderajat lebih tinggi Daripada Derajat yang sesungguhnya Gimana itu Gimana coba Coba kita mungkin Uh, contohnya contoh contoh. Ada tadlis Isnat ada tadlis suyu, ada juga nanti tadlis taswiya itu, Agak berat yang lain-lain. Oke. Okay, contoh kita contoh ini. Jadi tadlis tadlis itu menampakkan yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya ya. Gitu tadlisnya. Tadlis Isnat misalnya. Tadlis Isnat adalah seorang perawi meriwayatkan apa ini jumpai? Apa jumpai ini? Seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis dari seorang syekh. Misalnya anggap seorang perawi di sini namanya adalah Hasan. Seorang syekh di sini adalah Ahmad misalnya, sebagai contoh. Si Hasan meriwayatkan sebuah hadis dari Ahmad. Namun sebenarnya si Hasan ini tidak mendengar dari orang tersebut yaitu dari Ahmad. Tidak pernah mendengar, tidak pernah bertemu, tidak pernah mendengar. Atau ia si Hasan tidak melihat perbuatan hal itu dikerjakan oleh siapa? Si Ahmad atau yang lainnya. Nah, si Hasan ini meriwayatkan hadis tersebut dengan lafaz yang menggambarkan bahwa ia seolah telah mendengarnya atau melihatnya. Jadi aslinya begini Hasan itu tidak pernah mendengar dari Ahmad Tetapi Hasan malah meriwayatkan dari Ahmad Dan seolah-olah Hasan ini pernah bertemu dengan Ahmad dan pernah mendengarnya Maka lafalnya contoh Kola, dia berkata Misalnya Hasan bilang gini Hasan berkata, Ahmad telah berkata Seolah-olah apa? Seolah-olah Ahmad itu pernah bertemu dengan Hasan atau seolah-olah seolah Hasan itu pernah bertemu dengan Ahmad Atau fa'ala berbuat Misalnya Hasan berkata Ahmad telah berbuat begini Jadi seolah-olah Hasan itu pernah melihat Ahmad Berbuat seperti itu Atau an pulan, an Ahmad Misalnya Hasan berkata An Ahmad, dari Ahmad Seolah-olah Hasan ini meriwayatkan langsung dari Ahmad Padahal tidak Ya, padahal tidak Nah itu contohnya Jadi Tadlis Ini kita Tadlis Isnat aja, Tadlis Syuyuh dan lain-lain nanti aja. Jadi yang penting gambarannya sudah ada Gambarannya Tadlis Itu adalah menampakkan Sesuatu yang sebenarnya masih Gambang Yang mengisahkan sesuatu yang uh, Diinginkan oleh Si perawi tersebut Yang diinginkan oleh perawi mudalis Itu adalah Dia ingin dianggap hadisnya itu nyambung kepada si syekh tersebut, padahal dia tidak pernah bertemu dengan syekh tersebut, tapi dia ingin meriwalkan hadisnya syekh tersebut, begitu. Nah kan yang namanya hadis itu syaratnya iti solus sanat, iti sol berarti sanatnya nyambung. Nah yang dimaksud dari sanat yang bersambung adalah kembali ke halaman 28. Sanat yang bersambung artinya setiap perawi Menjumpai orang Yang diambil periwayatannya Itu Kalau misalnya Tidak menjumpai Atau dikatakan oleh para ulama bahwasanya si Hasan Tidak pernah berjumpa dengan Ahmad Maka ini sangatnya terputus Jadi connected Kalau connected itu berarti apa? Ada interaksi Ada interaksi langsung antara dua pihak Dari perawi dan dari gurunya Nah interaksi di sini Baik yang Diketahui secara langsung atau dikira-kira secara khusus dikira-kira di, di bahwasanya kemungkinan memang si Hasan bertemu dengan Ahmad misalnya ya jadi ini mungkin agak agak sedikit uh, rumit namun bagaimanapun gambarannya sudah ada itu solusian itu apa nyambungnya sanad yang dimaksud oleh ulama hadis apa bahwasanya perawi itu meriwayatkan dari gurunya itu nyambung ya itu nyambung Maka yang disebut di sini perselisihan antara kemungkinan antara kemungkinan nyambung atau tidak hanya berlaku bagi perawi yang bukan modalis karena perawi yang fikoh yang bukan modalis ketika mengatakan an Ahmad dari Ahmad itu langsung dipercaya langsung bisa dipercaya karena apa karena dia tidak tertuduh Ah, mutanlis tidak tertuduh meriwayatkan dari Sheikh yang tidak pernah dia temui. Tidak tertuduh seperti itu. Adapun perawi mutanlis yang dikenal pernah atau bahkan suka atau bahkan sering meriwayatkan dari Sheikh yang tidak pernah ditemuinya, maka hadisnya tidak dihukumi bersambung dengan mengatakan an atau kola kecuali jika dia menyampaikan secara jelas Bahwa dia mendengar Atau melihat Misalnya, aku telah mendengar Pulan berkata Aku telah mendengar Atau aku telah melihat Pulan berbuat seperti ini oh, Kalau ini langsung, kita percaya langsung Tapi kalau misalnya dengan Dari Pulan, bahwasanya dia berkata Oh ini bisa aja nih Tandis, jangan-jangan dia gak pernah bertemu Kenapa kok dibedakan Antara saniyat wahadah sana dan sebagainya Dengan an Karena amin ini para para modalis pun mereka pun sebenarnya tidak berani berdusta juga. Tidak berani berdusta. Kalau misalnya mengatakan Sami itu aku telah mendengar padahal tidak mendengar, Oleh itu artinya apa? Berdosa. Tapi kalau misalnya mengatakan dari Ahmad, itu kan tidak juga disebut berdosa. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia bertemu, kemungkinan dia tidak bertemu. Jadi kalau misalnya mengatakan Samir tuan fulan Tetapi ternyata dia telah tidak pernah mendengar dari fulan Nah berarti dia berdusta Nah kalau yang seperti ini Sudah kabib namanya Dan itu dosa besar Adapun pun budalist seperti ini Mereka tidak Seringkali mereka tidak bermaksud Untuk kabib, bukan Tidak bermaksud untuk untuk ber berdusta Ya jadi minimal kita Pernah mendengar budalist, tabib Dan juga ada gambarannya seperti apa Sanat yang tidak bersambung Dapat diketahui Dengan dua cara berikut Sanat yang tidak bersambung Dapat diketahui Dengan dua cara berikut Sebelumnya sanat yang bersambung apa sih Sanat yang bersambung adalah Setiap perawi menjumpai orang Yang diambil periwayatannya Atau gurunya Dari gurunya baik secara langsung Maupun secara hukum Nah sekarang sangat yang tidak bersambung dapat diketahui dengan dua cara berikut. Pertama, adanya pengetahuan bahawa orang yang akan diambil riwayat hadisnya telah meninggal sebelum perawi yang meriwayatkan darinya belum mencapai usia tamyiz. Berarti ulangi. Adanya pengetahuan atau kita tahu bahawa orang yang akan diambil riwayat hadisnya berarti gurunya. Kita tahu bahwasanya guru dari perawi tersebut. Itu sudah meninggal sebelum perawi tersebut meriwayatkan dari gurunya itu mencapai usia tamyiz. Insyaallah kita lanjutkan uh, hari Rabu insyaallah karena sudah azan. Subhanallahu wa bihamdihi. sakit, Bang. Sakit, Bang. Hah? Oh.